Kita kasih yang terbaik bersama Kompak production dan juga cumi-cumi tembang tergres. Ada Hana Monina Atei, Atei. Laa La Bangkalan Madura.